Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Senin 16 April 2018, dibacakan Ardian Shah. Murid SD Biren meninggal tenggelam di Waterboom Kuta Malaka. Kapolres Galus minta warga hentikan penebangan hutan. Konflik kepemimpinan di desa hambat penyusunan LPG Dana Desa. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom serambi FM. Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM LoksMAwe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Selam BFM. Zerlun Asmaul Husna, 10 tahun, murid perempuan SD Negeri 2 Kuala Biren, meninggal dunia setelah tenggelam di Wahana Impian Malaka 69, Gampung Lamari Engkit, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Peristiwa itu mengejutkan para guru SDN 2 Kuala Biren serta teman-teman seusia korban, tak terkecuali pengunjung yang sedang menyesaki lokasi pemandian. Kapolres Aceh Besar KBP Dr. Andes Heru Supri Hasto SH mengatakan, Korban asal Gampung Ujung Blang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Biren itu meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas, Kuta Malaka untuk penanganan medis. Menurutnya korban Asmaul Husna bersama murid SDN 2, serta ikut didampingi para guru mereka menuju WIM 69 Kuta Malaka dalam rangka perpisahan murid kelas 6 SDN Kuala Biren. Ternyata dibalik acara perpisahan murid kelas 6 SDN Kuala Biren, hari itu menjadi hari terakhir bagi Asmaul Husna. Kapolres menyebutkan untuk kepentingan penyidikan lokasi tenggelamnya korban telah dipoliselain selama berlangsung proses penyidikan. Para guru SDN 2 Kuala Biren yang ikut mendampingi anak-anak dan pengelola atau penanggung jawab Waterboom Kuta Malaka juga dimintai keterangan. Hari itu juga jenazah langsung dibawa pulang ke kampung halamannya Gampung Ujung Blang Kabupaten Biren. Sudah Kapolres Gayulues Eka Suharman meminta dan menghimbau warga Bada Uken di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayulues untuk tidak menebang dan merambah hutan yang masih berada di kawasan hutan lindung. Bahkan ratusan hektar hutan sudah ditebang oleh warga dan dijadikan sebagai areal perkebunan masyarakat. Kapolres mengatakan dari laporan perangkat desa tersebut di Desa Bada Uken jumlah penduduk 170 kepala keluarga bahkan setiap kepala keluarga dilaporkan telah memiliki lahan minimal 1 hektar per kakek di desa tersebut. Sebagian kecil warga mempunyai dan memiliki lahan lebih dari 1 hektar yang telah ditebang di kawasan hutan tersebut. Setelah dilakukan pantauan dan mengecek langsung ke lokasi Sabtu kemarin bersama personel lainnya serta petugas KPH 5 juga perangkat desa setempat, dilaporkan sekitar 170 hektar lebih kawasan hutan dirambah dan ditebang masyarakat Kapolres mengatakan perambahan dan penebangan secara liar di hutan lindung di kawasan pegunungan desa Badauken sudah terlihat gundul dan cukup memprihatinkan. Sehingga dikhawatirkan terjadi kekeringan sumber air maupun longsor beberapa tahun ke depan. Menyikapi hal itu akan dilakukan pertemuan dan duduk bersama masyarakat serta instansi terkait lainnya di kabupaten itu untuk mencari solusi terhadap hutan yang telah dirambah warga selama ini. Zerlun tambang galiansi ilegal beroperasi leluasa di Aceh Tamiang tanpa pengawasan dan pencegahan Pemkap Tamiang dan pemerintah Aceh sehingga merugikan daerah karena tidak membayar pajak. Kondisi ini terungkap setelah kabit pajak dan retribusi daerah BPKAD Aceh Tamiang Rahmat SE turun ke lapangan melakukan inspeksi terkait sejumlah penambangan galiansi yang beroperasi di Aceh Tamiang tepatnya penambangan galiansi di Kampung Bukit Tinggi dan Payatengar. Rahmat kepada Serambi mengatakan penambangan galian C tersebut telah beroperasi sebulan lebih dan sejumlah tanah timbun tersebut telah dikeruk dan dicual, namun mereka leluasa mengambil tanah tanpa izin dan membayar pajak ke Pemkap. Dari keterangan petugas penjaga penambang galian C di lokasi, lahan tanah timbun ini milik Mariat PT Raberace Industri di Dusun Damai, Kampung Payatengar dan milik Rudi di Kampung Bukit Tinggi. Terkait beroperasinya tambang ilegal ini, Kepala DPM PTSP AC Tamiang, MZ, mengatakan galian C di Payatengar, mereka telah mengajukan izin dan telah dikeluarkan rekomendasi untuk ke provinsi. Sedangkan dua galian C lagi, MZ, mengakui tidak mengetahui dan tidak memiliki izin serta mengira mereka satu lokasi. Sudarlun penyaluran dana desa tahap 1 dari rekening daerah Kabupaten Kota ke rekening desa masih belum lancar. Hal itu terlihat dari hasil evaluasi tim pemantau dana desa dari dinas PMG AC yang jumlah desa telah menerima dana desa baru 761 desa atau 11,71 persen dari 6.497 desa yang terdapat di Aceh Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh Profesor Dr. Amhar Abubakar Bakar MS didampingi PPK Sarker P3MD AC T. Zul Husni mengatakan Tidak hanya persoalan terhambatnya pengesahan APBK dan SK penetapan penerima dana desa 2018 oleh Bupati Wali Kota. tapi juga banyak sebab lain diantaranya konflik atau disharmonis hubungan kerja perangkat desa dan pergantian kepala desa mengakibatkan penyusunan laporan pembuatan LPJ Dana Desa 2017 dan rapBdes 2018 terlambat. Untuk kelancaran penyaluran dan pelaksanaan program dana desa 2018, Amhar Abu Bakar dan Tezul Husni sebagai pembina dalam program dana desa Dinas PMGAC telah melakukan rapat koordinasi stakeholder program dana desa. Selain itu ada satu masalah lagi yang menghambat tidak kalah penting terhadap penyaluran dana desa yaitu pergantian kepala desa. Untuk masalah ini penanggung jawab penyelesaian ada pada camat dan bupati serta wali kota. Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang merasa keterlambatan penyusunan LPG Desa 2017 dan RAPBG 2018 terlambat karena pendamping dana desa, Amhar Abu Bakar berharap nama pendamping desa itu segera dilaporkan kepadanya. Sementara itu secara terpisah Dr. Andes Sulaiman Abda MSI yang dimintai tanggapannya mengenai penyaluran dana desa tahap 1 2018 sebesar 20% sampai bulan April ini masih sedikit ia mengatakan kondisi ini sangat memprihatinkan ia juga berharap kendala penyaluran dana desa tahap 1 hendaknya menjadi fokus dan perhatian Anda sedang mendengarkan berita utama serambi evan Sudalun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Melabuh, Naganraya, meniatakan hujan sedang hingga lebat akan turun hingga tiga hari ke depan dan disertai petir di wilayah barat selatan Aceh. Perakirawan BMKG setempat, Angga Yuda, mengatakan agar warga mewaspadai terhadap banjir dan longsor. Menurut Angga, hujan turun terutama pada malam hari di delapan kabupaten di wilayah barat selatan Aceh. Selain hujan sedang hingga lebat juga disertai angin kencang sehingga perlu diwaspadai terhadap pohon tumbang ke rumah penduduk. BMKG juga melansir terhadap gelombang laut 1,25 hingga 2,5 meter sehingga perlu diwaspadai oleh nelayan ketika melaut. Kepada nelayan atau kapal untuk hati-hati ketika angin dalam posisi kencang. Sederlun tidak ada dokter di Puskesmas Kota Baharu, Aceh Singkil sejak November 2017 lalu. Kondisi ini membuat warga yang membutuhkan pertolongan dokter ketika sakit tidak bisa terlayani. Sehingga warga yang sakit terpaksa dibawa ke Puskesmas lain atau ke Rumah Sakit Umum daerah Aceh Singkil yang jaraknya lebih jauh. Hasan Basri Lingga, tokoh masyarakat Kota Baharu mengatakan, jika hanya dijadikan tempat rujukan Puskesmas tersebut, menurut pendapatnya sangat disayangkan apalagi menghabiskan biaya operasional ratusan juta rupiah per tahunnya. Masih menurut Hasan, petugas Puskesmas saat ini hanya bidan dan perawat. Bila ada pasien yang hendak berobat, mereka tidak berani memberikan resep, sebab petugas yang ada mengaku tidak sesuai bidangnya. ia berharap Pemkap Aceh Singkil segera menempatkan dokter di Puskesmas, Kota Baharu. Dokter yang ditempatkan sebutnya harus tinggal di perumahan dinas, begitu juga dengan kepala Puskesmas, agar ketika ada pasien bisa terlayani. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil, di Widodo, mengatakan pihaknya sedang mengupayakan dalam waktu dekat dokter telah ada di puskesmas Kota Baharu. Secara terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Erwin, menyebutkan dokter di puskesmas Kota Baharu tidak ada merupakan buntut perselisihan warga pada tahun 2017 lalu.